Lenkhu menya. Menasarnya. Memperlakukan harta benda dan preferred indifferent lainnya seperti main bola. Epictetus di dalam discourses memberikan analogi menarik mengenai cara menyikapi harta benda dan preferred indifferent lainnya seperti ketenaran, kecantikan, jabatan. Beliau menganalogikan itu semua bagaikan bola dalam permainan bola kehidupan. Bola penting di dalam permainan bola, tetapi para pemain bola lebih mementingkan cara menghandle bola tersebut dan bukan bola itu sendiri. Saat pertandingan di Piala Dunia berakhir misalnya, kita tidak melihat para pemain kedua kesebelasan baku hantam untuk bisa memiliki bola yang baru dimainkan. Kamu akan menemukan bahwa para pemain bola andal melakukan hal yang mirip dengan seseorang menangani kekayaan. Bukan bolanya yang dianggap berharga oleh mereka. Tetapi yang dinilai baik tidaknya adalah seberapa mahir mereka melemparkan dan menangkap bola itu, ujar Epictetus. Begitu juga dengan sikap kita akan kekayaan dan preferent indifference lainnya. Hal-hal ini dianggap sebagai bola yang harus dimainkan dengan baik, tetapi bukan untuk direbut dan dipeluk terus-menerus. Permainan bola, termasuk cara kita bermain, jauh lebih penting dan berharga daripada si bola itu sendiri. Mengingat sifat sebenarnya dari benda-benda dan manusia, Satu teknik lain agar kita tidak menjadi dikendalikan oleh harta kekayaan adalah dengan terus mengingatkan diri akan natur dari benda-benda tersebut. Mengenai benda atau apapun yang bikin kamu happy, karena memang berguna atau kamu sayang-sayang banget, ingatkanlah selalu dirimu tentang sifat natur, sebenarnya barang-barang itu dimulai dari yang paling tidak penting. Contohnya, kalau kamu sayang banget pada sebuah mangkuk keramik, ingatkanlah dirimu bahwa yang kamu sukai ya hanya sebuah mangkuk keramik. Jadi, kalau pecah, kamu tidak akan terlalu bete. Saat kamu mencium anakmu atau istrimu, katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya mencium manusia, sehingga kamu tidak terganggu saat mereka meninggal dunia. Epictetus, Discourses. Jadi, kita bisa kok enjoy hal-hal duniawi. Silakan menikmati rezeki yang kita dapatkan tetapi selalu ingatkan diri sendiri untuk tidak bergantung kepadanya, hindari atahmen dengan cara melihat hal-hal tersebut secara apa adanya. Kamu senang punya pekerjaan bagus? Kamu senang punya smartphone mahal? Kamu senang terlahir cantik cetar dengan alis paripurna? Bisnis kamu sukses? Pacar kamu ganteng yang ngalahin Zain Malik dikawin silang sama Ryan Gosling? Syukurlah ada itu semua. Tetapi selalu ingatkan diri kamu bahwa sesungguh-sungguhnya itu semua hanyalah sebuah pekerjaan. Hanya sebuah smartphone, Hanya keberuntungan fisik, Hanya seorang cowok ganteng, Dan bahwa itu semua bisa hilang Sewaktu-waktu karena tidak sepenuhnya Di bawah kendalimu, Dan bahwa kamu mampu merasa tenang, bahagia, Tanpa itu semua. Disinilah biasanya kita semua Mengalami kesulitan, Karena segala hal yang nyaman, Canggih, bagus, enak, cantik, elok, Pastilah bersifat nagih. Inilah mengapa stoicisme Menekankan nalar, rasio. Karena, seharusnya, nalar, rasio kita bisa melawan efek nagih segala kenikmatan dunia, Dengan cara melihat benda, objek, dan kenikmatan tidak lebih dari apa adanya. Maka manusia yang menahan dirinya untuk hidup dalam batas yang ditetapkan alam, Tidak akan merasakan miskin. Sebaliknya, manusia yang melewati batas-batas ini akan terus-menerus dikejar kemiskinan, Tak peduli betapa kayanya dia, ujar Seneca dalam Shortness of Life. Seneca percaya bahwa kebutuhan hidup manusia menurut yang ditetapkan alam tidaklah besar, tetapi ketidakpuasan manusialah yang ingin mengejar hal-hal yang lebih banyak lagi. Sesungguhnya, segala harta benda ini tidak penting dan tidak berpengaruh bagi kebahagiaan kita. Ironisnya, mereka yang kaya raya, tetapi tidak pernah puas mengejar lebih banyak lagi harta benda, justru dikatakan terus-menerus dikejar. Kemiskinan. Dalam bukunya Letters from Astoic, Seneca berkata, Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Seneca Apakah kamu terus-terusan resah melihat tas kulit sapi perawan, sneaker yang masih ada bau jempolnya Lebron James, pacar orang, atau foto Raja Ampat yang berkeliaran di media sosial, dan kamu ngiler tapi gak mampu meraihnya? Ingat quote di atas, kamu punya power untuk tidak mengingininya. Coba lirik tas kamu, sneaker kamu, atau pacar kamu sekarang. Bisakah kamu gembira dengan apa yang telah kamu miliki? Bisakah kamu melihat mereka dan sungguh-sungguh mengingini apa yang sudah kamu miliki? Saat kamu mencium anakmu atau istrimu, katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya mencium manusia, sehingga kamu tidak terganggu saat salah satu dari mereka meninggal dunia. Ini adalah bagian kutipan Epictetus dalam buku Enchiridion yang sekilas terasa sadis. Kok tega betul saat kita sedang menyayangi anak istri atau suami, kita justru disuruh membayangkan kemungkinan mereka mati? Ini masih bentuk disiplin untuk melihat substansi, sifat sesungguhnya dari segala sesuatu, termasuk melihat orang-orang yang kita kasihi sebagai makhluk fana. Kita harus mengingat terus-menerus bahwa natur manusia adalah fana, bisa mati. Sehingga ketika akhirnya kematian sungguh menjemput mereka, kita tidak terkejut. Pesan Epictetus tersebut seharusnya juga memiliki efek supaya kita semakin menghargai keberadaan ayah, ibu, saudara, pasangan, anak, dan teman-teman terdekat ketika mereka masih hidup. Apakah kita telah menganggap remeh keberadaan mereka, take for granted, sampai suatu hari mereka diambil dari kehidupan kita? Apakah selama ini kita menghabiskan waktu bersama mereka tetapi perhatian kita tetap di gadget, smartphone, tablet kita? Pesan epik bisa diekspresikan ulang menjadi, karena anak, istri, dan orang-orang terkasih di sekitarmu itu fana, mortal, hargailah setiap momen bersama mereka. Jika ayah, ibu, istri, atau suami tiba-tiba direnggut dari sisi kita, apakah kita baru akan menyesal telah menghabiskan waktu pada layar smartphone selama berada bersama mereka? sekali lagi tentang pasrah pada nasib. Tadi telah dibahas salah satu kesalahpahaman yang umum terhadap filosofi teras adalah mengira filosofi ini mengajarkan kepasrahan pada situasi. Karena situasi eksternal adalah sesuatu di luar kendali, seolah-olah kita hanya bisa mengubah persepsi saja dan tidak perlu berupaya, apalagi bekerja keras. Anggapan ini sudah diberikan solusinya oleh William Irvin dalam bentuk trikotomi kendali di atas. Selain itu. Kita cukup melihat kehidupan para filsuf Stoisisme untuk melihat apakah mereka tergolong orang-orang yang pasif, nrimo saja, dan tidak berusaha. Cato De Jonger adalah seorang politisi di Kekaisaran Romawi yang terkenal karena berani menentang Julius Caesar. Seneca adalah guru bagi Kaisar dan aktif menulis, baik mengenai Stoisisme dan juga naskah teater. Dia juga seorang anggota senat, Marcus Aurelius, seorang Kaisar yang tidak hanya terkenal bijak tetapi harus aktif menjaga keutuhan kekaisarannya dari pemberontakan. Saat Roma diperintah oleh Kaisar Nero yang sewenang-wenang, sekelompok filsuf Stoa melakukan perlawanan secara politis. Saat membaca kisah-kisah mereka, tidak terkesan praktisi Stoisisme sebagai orang-orang yang nongkrong saja menerima nasib yang tiba. Kata Marcus Aurelius dalam buku Meditations. Saat subuh, ketika kamu merasa sulit meninggalkan tempat tidur, katakan pada dirimu sendiri. Saya harus bekerja sebagai manusia. Apa yang harus saya keluhkan jika saya memang mengerjakan hal-hal yang untuknya saya dilahirkan, segala hal yang memang harus saya lakukan datang ke dunia ini? Atau inikah mengapa saya diciptakan untuk meringkuk di bawah selimut agar tetap hangat? Tapi kan rasanya nikmat melingkar di dalam selimut seperti kucing? Well, Kaisar Markus sudah punya jawabannya. Jadi kamu dilahirkan untuk merasa nikmat. Dan bukannya bekerja dan mencari pengalaman? Tidakkah kamu lihat tumbuhan, burung, semut, laba-laba, dan lebah, semuanya mondar-mandir mengerjakan pekerjaan mereka, menempatkan dunia ini sebagaimana mestinya, sebaik upaya yang bisa mereka lakukan? Dan kamu tidak bersedia melakukan tugasmu sebagai manusia? Mengapa kamu tidak bergegas melakukan apa yang dituntut oleh jati dirimu sebagai manusia? Perhatikan konsistensi prinsip hidup selaras alam. Rajin bekerja dan berkarya tidak dilihat sebagai sekadar jeripayah untuk bertahan hidup atau memupuk kekayaan, tetapi sudah bagian jati diri manusia. Di dalam Stoisisme tidak ada ancaman dosa untuk kemalasan, hanya kita diingatkan bahwa dengan malas bekerja, kita sudah mengingkari alam dan natur kita sebagai manusia, bahkan kita dianggap lebih buruk dari binatang-binatang yang rajin. Kemudian, tanpa keselarasan dengan alam kita akan semakin sulit meraih kebahagiaan dan ketentraman batin yang sejati. Dengan kata lain, kemalasanlah yang akan membawa kesusahan dan bukanlah jerih payah itu sendiri. Sesungguhnya, kerajinan, kerja keras, dan berkarya sudah menjadi panggilan kita. Menyikapi kekayaan orang lain. Sejak 2000 tahun yang lalu, yang namanya iri pada pencapaian, apalagi kekayaan orang lain, ternyata sudah umum padahal Zaman dahulu belum ada media sosial yang sangat memudahkan untuk pamer kekayaan. Saya terbayang zaman dulu ketika belum ada televisi, kita hanya bisa membandingkan diri kita dengan para tetangga. Untuk membandingkan diri, kita harus melongok keluar pagar untuk melihat tetangga mana yang punya kendi baru sampai suami baru. Ketika ada televisi, kita mulai bisa membandingkan diri dengan kekayaan para selebriti dan tokoh terkenal yang muncul di layar kaca. Kemudian, Kehadiran media sosial membuat kita bisa membandingkan diri dengan siapa saja, mulai dari teman yang dikenal, orang tak dikenal, sampai berbagai macam selebriti, selama 24 jam, 7 hari seminggu. Sebegitu besarnya tekanan untuk memamerkan kekayaan, atau terlihat kaya, bahkan saya sampai mendengar tentang akun-akun media sosial yang niat memalsukan gaya hidup mereka agar terlihat hidup dalam kemewahan. Ini sebenarnya tragedi jika filosofi teras menempatkan kekayaan diri sendiri saja sebagai di luar kendali kita, apalagi kekayaan orang lain. Lalu, kita membiarkannya menentukan kebahagiaan kita. Apa yang ditawarkan filosofi teras untuk melawan tendensi, manusiawi, untuk membandingkan dan merasa iri? Pertama, menempatkan kekayaan pada tempatnya. Epictetus, dalam Enchiridien, berkata, Ini adalah nalar yang keliru, saya lebih kaya artinya saya lebih baik dari kamu, atau saya lebih pandai berkata-kata, eloquent, artinya saya lebih baik dari kamu. Yang benar seharusnya adalah, saya lebih kaya, artinya saya memiliki lebih banyak aset dari kamu, dan saya lebih pandai berkata-kata, artinya saya memiliki gaya bahasa yang lebih baik dari kamu. Kekayaan hanyalah ukuran kuantitas aset, properti, harta benda. Tidak lebih dari itu, masalahnya adalah ada orang yang tidak bisa memisahkan kekayaan seseorang dari kualitas pribadinya. Seolah-olah, mereka yang lebih kaya otomatis kualitasnya sebagai manusia juga lebih baik. Dengan sangat logis, Epictetus mengklarifikasi hal tersebut. Kekayaan, keahlian, kecantikan, kekuatan, fisik tidak serta merta membuat seseorang lebih baik dari kita. Ini bisa membantu kita saat diterpa rasa iri melihat kekayaan atau pencapaian orang lain. Sebaliknya, pesan Epictetus juga berlaku bagi kita semua untuk tidak memandang rendah mereka yang harta bendanya lebih sedikit atau keahliannya lebih rendah dari kita. Lebih lanjut, Epictetus memberikan tips mengenai iri hati, akan kekayaan, dan perspektif baru. Setiap kali kamu melihat orang kaya, lebih baik cermati apa yang telah kamu miliki. Seandainya kamu tidak bisa melihat apapun, Kamu berada di situasi yang menyedihkan. Namun, jika kamu tidak memiliki keinginan akan harta benda, sadarilah bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih besar dan berharga. Atau, ada seseorang yang mempunyai istri cantik dan kamu tidak memiliki keinginan memiliki istri cantik. Apakah menurut kamu, tidak memiliki keinginan akan harta, istri cantik, ini adalah hal sepele? Berapa banyak dari mereka, orang-orang kaya, berkuasa, atau hidup dengan perempuan cantik? yang bersedia membayar untuk bisa menganggap remeh kekayaan, kekuasaan, dan semua perempuan yang mereka puja dan dapatkan. Walaupun terkesan sebagai pembenaran diri, ah, ini sih bisa-bisanya sobat miskin untuk menghibur diri, tetapi coba kita renungkan dalam-dalam perkataan epik Tetus ini. Kita semua, yang setiap hari dikejar keinginan-keinginan, ingin lebih banyak uang lagi, ingin punya motor, yang sudah punya motor ingin skuter mahal atau punya mobil, yang sudah punya mobil ingin ganti mobil lebih mewah, yang punya tas ingin tas lebih mahal lagi, yang sudah punya smartphone ingin yang lebih canggih lagi, yang sudah punya istri ingin istri lebih cantik dan lain seterusnya. Semua keinginan ini mendera, membuat kita terobsesi dan terkadang mendorong kita untuk berbuat kejahatan seperti korupsi. Dalam filosofi teras, ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tiadanya keinginan itu sendiri. Ini lebih hebat dari sekadar ikhlas menerima bahwa kita tidak memiliki, tapi dalam hati masih mengingini. Kata Epictetus, orang-orang kaya dan berkuasa harusnya bahkan bersedia membayar untuk bisa terbebas dari keinginan-keinginan. Filosofi teras mengajarkan kita bahwa langkah awal untuk bisa terbebas minimal mengurangi keinginan adalah dengan benar-benar mengenali apa yang kita ingini tersebut, apakah kita mengingini hal-hal di luar kendali kita, dikotomi kendali. If you live according to what others think, you will never be rich. Seneca Letters Senada dengan Epictetus, Seneca berkata bahwa kita yang hidup terus-menerus mengikuti pendapat, opini orang lain tidak akan pernah menjadi kaya. Kita bisa mengartikan quote ini dalam dua cara. Yang pertama, hidup terus mengikuti opini orang lain, artinya kita tidak habis-habisnya mengikuti tren. Tren sendiri artinya sesuatu yang sedang populer di antara banyak orang di suatu periode. Mengikuti tren artinya mengikuti opini orang banyak. Kalau kita terus-menerus harus mengikuti tren yang ada dengan membeli barang-barang dan makanan yang sedang populer, kapan kita menabung, berinvestasi, dan menjadi kaya? Sayangnya, pola hidup besar pasak daripada tiang ini rasanya selalu populer, apalagi di kota-kota besar. Makna kedua dari pernyataan Seneka adalah jika terus-menerus membandingkan diri dengan pendapat orang, kita tidak akan pernah benar-benar merasa kaya, seberapa banyakpun harta yang sudah kita kumpulkan. Berapapun uang dan harta benda yang kita miliki, akan selalu ada orang lain yang tampak lebih dari kita, dan akhirnya kita tidak pernah bisa merasa sudah kaya. Bagaikan hamster yang berlari di roda mainan tak berujung, pengejaran materi ini tidak akan pernah usai. Makna kedua ini sesuai dengan kalimat senekal lainnya. Jika kamu hidup selaras dengan alam, kamu tidak akan pernah menjadi miskin. Ingat bahwa alam dalam stoicisme lebih bermakna nalar manusia. Dengan kata lain, mereka yang hidup dengan nalarnya tidak akan pernah merasa miskin dan bisa mengenal kata cukup. Mungkin ada dari kamu yang saat ini berpikir, ah, filsafat ini terlalu meremehkan kemiskinan. Miskin kan gak enak? Yang benar aja, Epictetus pun sudah menyadari kemungkinan tanggapan seperti ini. Maka ia berkata dalam Nchiridien, Ingatlah bahwa ada jauh lebih banyak orang miskin daripada orang kaya, tapi kamu tidak melihat mereka semua terlihat lebih murung dan lebih khawatir daripada orang kaya. Bahkan, saya curiga mereka justru lebih bahagia karena lebih sedikit hal-hal yang bisa mengganggu pikiran mereka. Coba kita amati orang-orang kaya. Tidakkah mereka seringkali terlihat sama saja dengan yang miskin? Pengamatan dan konklusi yang masuk akal dan bisa diterapkan di negeri kita. Secara statistik, jumlah orang yang tidak berada pasti jauh lebih banyak dari orang berada. Namun, cobalah kita melihat ke sekeliling kita. Apakah kita dikelilingi orang-orang yang terus-menerus terlihat muram, depresi dan bersedih hati? Tidakkah kita masih melihat tawa ceria, sukacita? Keramahan di antara begitu banyak orang yang tidak memiliki materi berlimpah. Maka, benarlah bahwa kekayaan materi sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh pada kebahagiaan kita. Di bab ini kita sudah berkenalan dengan prinsip dikotomi kendali atau trikotomi kendali. Jika bisa benar-benar meresapi prinsip ini saja, seharusnya kita dapat menyadari bahwa ada banyak kecemasan dan ketakutan dalam diri kita yang sebenarnya tidak perlu. Stoicisme masih mempunyai beberapa perangkat lain untuk membuat kita lebih sanggup mengelola emosi negatif kita di bab-bab selanjutnya. Intisari Bab 4 Dalam hidup, ada hal-hal yang di bawah kendali kita dan ada yang tidak. Orang yang bijak adalah yang bisa mengenali kedua kategori ini dalam segala hal di dalam hidupnya. Hal-hal yang tidak di bawah kendali kita, kekayaan, reputasi, kesehatan, dan opini orang lain. Hal-hal yang di bawah kendali kita, pikiran, opini, persepsi, dan tindakan kita sendiri. Walaupun kekayaan, kesehatan, kecantikan, ketenaran bisa diusahakan, tetapi tidak bisa dijamin tidak bisa diambil dari hidup kita, karenanya mereka termasuk di dalam hal-hal di luar kendali. Baik tidaknya hidup kita hanya bisa dinilai dari hal-hal di bawah kendali kita. Mengerti dikotomi kendali tidak sama dengan pasrah pada nasib. Trikotomi kendali dari William Irvin memperkenalkan kategori ketiga, sebagian di bawah kendali kita misalnya studi, karir, dan bisnis. Tugas kita adalah memfokuskan pada internal goal yang masih di bawah kendali kita dan selalu siap menerima hasil outcome yang di luar kendali kita. Waspada tirani opini orang lain akan hidup kita. Segala hal di luar kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh terhadap baik tidaknya hidup kita. Sebagian dari indifferent ini lebih diinginkan, preferred, sebagian lain tidak diinginkan, unpreferred. prefered Belajar tidak mengingini hal-hal di luar kendali kita. Bab 5. Mengendalikan Interpretasi dan Persepsi Suatu hari, saya merasakan malas yang luar biasa saat akan berangkat bekerja. Ada sebuah jadwal meeting dengan klien yang saya merasa sangat berat untuk dilakukan. Dalam perjalanan, saya mencoba menganalisis pikiran saya sendiri di balik rasa berat ini. Setelah ditelusuri, ternyata rasa berat saya timbul dari persepsi saya bahwa meeting ini hanya membuang-buang waktu saya, bahwa tidak ada hal apapun yang bisa saya peroleh dari meeting ini. Tetapi kemudian saya diingatkan filosofi teras untuk berhati-hati dengan persepsi saya akan sebuah fakta objektif. Faktanya adalah saya menghadapi sebuah meeting. Titik, apakah meeting ini hanya buang-buang waktu sudah menjadi penilaian, value judgment, saya, dan bukan fakta? Menyadari bahwa rasa berat ini disebabkan oleh persepsi saya sendiri, maka saya mencoba menantangnya. Kata siapa meeting ini pasti buang-buang waktu, apalagi meetingnya belum terjadi? Dan kata siapa saya tidak bisa belajar sesuatu pun dari meeting apapun. Sesudah melakukan debat internal ini, saya merasakan sedikit lebih tenang. Di bab sebelumnya, kita sudah diajarkan mengenai dikotomi kendali untuk menyadarkan diri secara terus-menerus bahwa ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Ini adalah fondasi penting di dalam stoicisme. Dengan bisa memahami hal ini saja, maka akan sangat membantu kita mengatasi kekhawatiran sehari-hari. Jika kita membuang waktu dan tenaga untuk memusingkan, meratapi, atau terobsesi pada hal yang tidak di bawah kendali kita, maka itu adalah irasional, tidak masuk akal. Walaupun prinsip ini sangat penting dalam filosofi teras untuk memandu hidup kita sehari-hari, tetapi bukan satu-satunya. Saya rasa kamu juga pasti merasa masih ada sesuatu yang hilang jika hanya memahami dikotomi atau trikotomi kendali ini. Karena para filsuf Stoa pun menyadari hal ini. Jadi, jangan khawatir, ternyata mereka sadar kok kalau kita semua punya kekuatan spesial untuk menghadapi hidup. It is not things that trouble us, but our judgment about things. Epictetus, Enchiridion. Bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan, pikiran, persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut. Dengan kata lain, Epictetus mengatakan bahwa sumber sebenar-benarnya dari segala keresahan dan kekhawatiran kita ada di dalam pikiran kita, dan bukan hal atau peristiwa di luar kita. Coba bayangkan situasi-situasi berikut. Ketinggalan kereta saat mau ke kampus, kantor, motor, mobil kita banyak kempes di tengah jalan. Smartphone baru beli dua hari jatuh, kacanya retak. Pacar salah sebut nama kita jadi nama mantan. Calon gubernur jagoan kita kalah di pilkada. Rumah kebanjiran, dimarahi mertua karena masakan tidak enak, kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut, anak kita kawin lari dengan pasangan yang berbeda agama. Rasanya manusia normal akan setuju bahwa semua situasi di atas tidak mengenakan. Dari yang sekadar menyebalkan, yang serius bikin mau marah, sampai yang bisa membuat kita putus asa. Epictetus berkata bahwa sesungguhnya semua hal itu bukanlah penyebab kita sedih, stres, galau dan lain-lain. Menurut Stoicisme, peristiwa-peristiwa tersebut adalah netral, tidak baik, tidak buruk. Namun, persepsi, anggapan, dan pertimbanganlah yang membuat itu semuanya menjadi buruk. Hah, gimana? Dalam filosofi teras, ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita, impression, dan interpretasi atau makna atas apa yang kita lihat dan dengar tersebut, representation. Kita seringkali gagal memisahkan keduanya. Pada umumnya, kita serta-merta memberikan interpretasi, penilaian, value judgment, dan pemaknaan dari sebuah peristiwa yang dialami. Peristiwa itu sendiri hampir selalu netral, tetapi kemudian menjadi positif atau negatif karena interpretasi dan makna yang kita berikan. Sebuah ilustrasi sederhana, seorang Jawa Solo baru pertama kali bertemu dengan seorang Batak Medan. Secara budaya, seseorang yang berasal dari Batak Medan terkenal berbicara keras. Cara berbicara ini bagi diri sendirinya adalah netral, tetapi kalau dilihat dari perspektif si orang Jawa Solo, dia bisa menginterpretasi si orang Batak Medan sebagai kasar dan pemarah, padahal keduanya tidak benar. Bicara keras adalah impression, fakta objektif yang bisa ditangkap Indra, tetapi kasar adalah representation, sudah ada penilaian, value judgment, subjektif. Mari kita ambil beberapa contoh sebelumnya. Pacar salah sebut nama mantan, misalnya, secara fakta, kejadian ini netral. Apa yang bikin kamu mengamuk kalau jadi pacarnya? Karena kamu menyusun persepsi dan interpretasimu, value judgment sendiri atas kejadian itu. Bajingan, pacar gue belum move on dari si jalang itu. Selama ini jadi dia selingkuh sama mantannya. Sungguh cowok berengsek yang tidak menghargai gue. Dan lain-lain. Perhatikan. Semua pernyataan di atas adalah murni dikonstruksi di dalam kepalamu dan bukan datang dari peristiwa pacar salah sebut nama mantan. Kejadian salah sebut nama mantan itu sendiri bersifat netral. Bahwa ia dimaknai sebagai tanda belum move on, atau bahwa dia cowok berengsek, adalah tambahan value judgment dari kita sendiri. Mari kita ambil contoh lain. Ketika diputus hubungan kerja oleh perusahaan karena perusahaan bangkrut, apa yang melintas di pikiran kita? Saya kena karma apa ya sampai apes seperti ini? Hidup saya selalu sial, kerjaan saja gak bisa bertahan. Ini adalah kiamat, abis sudah hidupku. Sekali lagi, pikiran-pikiran di atas adalah opini dan interpretasi kita sendiri, tidak datang secara objektif dari peristiwa PHK itu sendiri. Inilah yang disebutkan oleh Epictetus bahwa sesungguhnya bukan peristiwa, hal yang meresahkan kita, tetapi pikiran kita sendiri, mengenai peristiwa, hal tersebut. Kekuatan pertimbangan, judgement, dan persepsi. Senada dengan Epictetus, Marcus Aurelius, Meditations, menulis. Jika kamu merasa susah karena hal eksternal, maka perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi oleh pikiran, persepsimu sendiri. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya kapanpun juga. Marcus Aurelius melanjutkan ucapan Epictetus bahwa kita harus menyadari semua rasa susah, khawatir, cemas, iri hati, dan lain-lain datangnya dari pikiran kita sendiri. Kabar baiknya, kita sebenarnya mampu mengubah pikiran, persepsi kita, tanpa mengubah peristiwa eksternal yang terjadi. Inilah yang dimaksudkan oleh Stoicisme bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang bisa dikendalikan, yaitu pikiran, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Kebahagiaan tidak perlu bergantung pada hal-hal eksternal. Bagi saya, ajaran ini membebaskan karena sifatnya memberdayakan (empowering) kita. Filosofi teras berkeyakinan bahwa kita bukanlah sekoci kecil tak berdayung dan tak berlayar yang pasrah digoyang kesana sini saat diterjang badai peristiwa hidup. Ebuset, puitis, amat yak. Kita tidak harus menjadi makhluk yang selalu reaktif terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Kita bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih dan marah oleh hal-hal eksternal. Sebaliknya, perasaan kita datang dari pendapat dan persepsi yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Kita bisa aktif menentukan respon kita terhadap peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita. Insight dari filosofi teras ini juga menghancurkan apa yang saya percayai sejak kecil mengenai emosi face rasional. Dulu, saya selalu memisahkan emosi dari nalar, rasio, sebagai dua kekuatan berbeda yang saling bertarung. Namanya pertarungan, Selalu ada yang kalah dan menang. Seolah-olah jika nalar menang dari emosi, maka kita menjadi manusia yang tenang dan terkendali. Sebaliknya, saat gantian emosi menang dari nalar, maka kita melakukan hal-hal yang destruktif. Ajaran filosofi teras menantang konsep tersebut dengan menjelaskan bahwa pada dasarnya semua emosi dipicu oleh penilaian, opini, persepsi kita. Keduanya saling terkait, dan jika ada emosi negatif, Sumbernya ya nalar, rasio kita sendiri. Konsep ini cukup revolusioner bagi saya, karena setiap kita merasakan emosi negatif, seperti kisah saya di awal bab ini yang merasa berat menghadiri sebuah meeting, kita bisa menelusuri apa pikiran, opini, persepsi penyebabnya. Dan pikiran, opini, persepsi ini bisa di-debat, ditantang, diubah. Emosi, negatif, bukan lagi sesuatu yang harus diperangi tetapi bisa diselidiki dan dikendalikan dari sumbernya. Karenanya ada ungkapan, emosi, negatif, adalah nalar yang tersesat. Mari kita kembali ke contoh sebelumnya dan melihat bagaimana interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa bisa dikendalikan. Anggap saja seperti menulis ulang drama hidup kita, rewrite the narrative. Pacar salah sebut nama mantan, ada alternatif interpretasi, misalnya. Semua manusia wajar salah sebut apalagi dia lama pacaran sama mantannya. Mungkin dia memang belum move on. Saya bersyukur ditunjukkan hal ini, karena dia berhak bahagia, dan saya berhak bahagia. Ini adalah ujian bagi saya apakah saya bisa memaafkan dan menerima dia. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya. Kehilangan pekerjaan, ada alternatif interpretasi. Ini kesempatan mengubah karir ke bidang yang saya mau. Lumayan dapat pesangon. Bisa nyoba bisnis online. Ini ujian bagi kesabaran dan keuletan saya. Perhatikan bahwa interpretasi ulang di atas bukan sekadar menghindar, ngeles, tetapi sama validnya dengan semua interpretasi negatif sebelumnya. Peristiwa yang terjadi, pacar salah sebut nama atau kita kehilangan pekerjaan, tetap tidak berubah. Akan tetapi kita memiliki kendali atas, makna, value judgment apa yang hendak kita kenakan ke peristiwa itu. Dari makna dan persepsi inilah timbul perasaan dan emosi kita. Jika kita memberi makna yang negatif, maka kita akan merasa marah, cemburu, iri, putus asa. Namun, jika kita memberi makna yang positif, maka kita akan merasa terinspirasi, lebih sabar, lebih tekun, dan tidak menyerah. Pilihan makna itu sepenuhnya ada di tangan kita. Lanjut part 6.